صلينا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين وبعد قال تعالى في القران الكريم اننا نشهد ان لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحانه الله علما لا علم عنه انك تعلم الحقي قال تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل Kumpul bersama, bersama-sama zuhur bersama berjamaah disambung dengan menghadiri pengajian Berjumpa kembali dengan saya dalam paket kajian Qasosul Minas Sunnah Kisah-kisah dari Sunnah Dan pada siang hari ini insya Allah kita akan berbicara mengenai eh, konsep Islam, aturan Islam, aturan fikih Islam Antara kebolehan dengan kepantasan pemahaman atau memahami hal ini menjadi sangat penting Untuk khusus di masyarakat kita beberapa waktu yang terakhir kadang muncul kontra dalam masyarakat ketika orang melakukan sesuatu muncul pro kontra ada yang setuju yang ada yang tidak setuju atau seorang melakukan tindakan yang kemudian orang gerame selalu jawaban orang dan jawaban dia adalah memang ada ada aspek hukum yang salah dan Mungkin sih gak ada yang dilanggar Memang sih boleh-boleh aja -boleh gitu Cuman kagak pantas gitu Dalam rangka 100 hari ya Kalau hasil Mungkin kena orang pro kontra gitu Mungkin banyak hal-hal yang sekarang hukum Gak ada yang dilanggar Cuman ada dalam agama Kami aturan kepantasan gitu Tapi kita akan menceritakan Contoh gampangnya begini Mungkin saya Dikasih air 2 gelas Kau aja satu-satunya ada dua gitu Dan dua-duanya buat saya gitu Satu air teh, satu lagi air putih lumayan. Kebetulan di sebelah saya ada moderator gitu Dia gak dapet apaan ya Boro-boro dua gelas, sebelah-sebelah gak dapet gitu Secara hukum boleh minum dulu-duanya Karena panitik bilang buat saya gitu Betul gak? Cuman moderator ngilang nanti saya minum gitu kan dia ngarut-ngarut gitu Kalau yang pantas sih Saya minum satu, yang satu lagi Kasih ke Dio Cuma aturan akhlak Emang gak boleh minum dua-duanya Boleh gak? Boleh Ustaz Cuman yang pantas bagi tadi ya Karena orang ngejas gitu ya Biar ngeantir gitu Pengen banget kayaknya Kasih jadi Eh gitu tuh Ada orang yang suka lupa gitu Ketika mungkin saya minum dua-duanya Orang mungkin akan berkata Orang mungkin akan berkata Memang ada aturan yang saya langgar Memangnya gak boleh Boleh ya. Namun tidak pantas Dan kita akan lihat bahwa teori ini bukannya yang mengadangannya, namun dia diajarkan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat kisah yang pertama. Ini paket kajian Qososun sunnah Kisah yang pertama diceritakan oleh Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah cerita An Nara Julan Atan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah cerita ada seorang yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu beliau bersama para Sahabat Rasulullah. Orang ini ingin menagih hutang. Kata Abu Hurairah, faalilah zolaku. Nagi hutangnya kasar. Ini orang nagi hutang, nagi dengan cara yang kasar. Makanya para sahabat begitu melihat orang ini, gitu, ya, melihat orang yang nagi hutang ini dengan cara yang kasar, maka para sahabat, Rosululloahu, enggak kena enak gitu. Sebagian sahabat merasa kesal dan ingin memukul orang ini. Rasulullah berkata, jauhu, biarkan dia. La Innalillahi Bil Haki maklumkan orang yang punya hak boleh ngomong mana kita nabi beri beri beri memang dia punya hak saya punya utang kepada dia maka orang ini datang minta lagi utang kepada nabi salah maka nabi katakan apa kata beliau salah salah beliau katakan Aku husin nangislah sini bayarkan hutangku seperti yang dulu aku pinjam kata nabi pinjam seekor pakai ukuran seumurnya setahun Dua tahun gitu beratnya sekian pulangin kita Nabi. Tolong cariin. Enggak sahabat mencari tuh. Lama-lama-lamanya -lama ini enggak dapat. Ya Rasulullah lam najid illa amtsa min sinni. Ya wahai Nabi, tidak ada hewan yang kau pinjam yang sama dengan yang kau pinjam dulu. Kalau ada juga yang lebih besar. Amtsala min sinni. Kalaupun ada yang lebih lebih gede. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, "A'tuhu, berikan enggak apa-apa." Dan beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam Kata Nabi, berikan kepada orang ini, fa inna khairukum ahsanukum fada'an. Sebaik-baik kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling baik ketika melunasi hutang Kata Nabi, wahai ya Rasulullah, ni unta yang sama enggak ada. Kalaupun ada ya, yang, yang gedean, kata Nabi, kasih enggak apa-apa. Karena beliau mengatakan sebaik-baik kalian orang yang paling baik ketika melunasi hutang. Para ulama dari dari hadis ini mengambil pelajaran bahwa boleh ketika membayar hutang dilebihkan, selama tidak ada perjanjian. Saya pinjam sejuta, pas melangin, saya lebihin sejuta seratus. Napa pakai perjanjian? Boleh tak? Ya? Boleh. Yang nggak boleh kalau perjanjian. Mungkin Pak pinjam sejuta, Pak termelangin sejuta seratus, ya, itu riba haram. Atau dia bilang. Boleh, tapi jangan lupa ya, dikode-kode itu Jangan lupa, gitu kan biasa ya, dah Nah itu gak boleh tuh, karena ada ada yang lain Meskipun dia nanti dulu, dia bilang gitu kan Menyanyi Riba Kalau minjemnya satu, ngulangin satu Minjem dua, ngulangin dua Tapi tanpa ada perjanjian, sebagai tanda terima kasih Saya ngasih lebih, saya kasih 21 juta bagi pinjaman, sama jeruk 2 kilo Bagus gak? 3 kilo? Bagusan lagi gitu nih Boleh, boleh, bukan Riba namanya itu sebagai tanda terima kasih Sebagai tanda selanjutnya ya. Namanya kita nanti sebaik-baik kalian Secara aturan hukum pinjam 5 pulangin 5 pinjam 10 pulangin 10 Namun kalau Beliau katakan yang paling baik di antara ya, kalian Yang paling baik ketika Ketika memberikan memberi, Menunasi hutang Contoh gini Orang pinjem mobil, pinjem motor ya. Minjem motor, bensinnya setengah Begitu mulangin ya. Dipenuhin, boleh nggak? Boleh selama nggak ada perjanjian. Kalau pakai pinjaman nggak boleh. Pak minjem motor pak ya? Boleh, pulangin lo penuhin. Aku riba semua itu. Karena minjemnya setengah bensinnya, pulanginnya kan akadnya minjem. Minjem mobil nih, begitu minjem bensinnya setengah, pulanginnya setengah juga. Kalau penuhin boleh. Tapi kalau bilang jangan lupa ya, penuh gitu bensinnya. Kena sadar dah. Nah, itu termasuk riba sih. Wis ta ngarep-njane saya lebihin boleh. Yang brengsek ngulangin minjem penuh mulane setengah, yang brengsek. Itu enggak bayar utang berarti dia. Berarti saya boleh tegur. Ya tegur kan, kamu minjem mobil saya tadi bayarnya penuh. Masa mulangnya setengah? Ibarat orang minjem minimal yang sama. Bukan minimal harus sama gitu. Harus sama. Kamu baru-baru ngamalin hadis Nabi gitu, siapa juga kagak gitu. tapi pas ya, Pak, saya minjem motor, Pak. Tadi kan bensin setengah udah saya penuhin Pak, saya cuci Pak motor ini, oli nya saya ganti. Lalu <tania> tren malam besok boleh ngaju lagi. <tania> itu akhirnya itu itu, itu. itu bukan adalah itu bukan, bukan bukan bukan masalah boleh nggak boleh, ini masalah kepantasan. Gitu. Kepantasan jadi kata Rasulullah Sallallahu ini satu contoh satu kisah yang pertama bahwa bahwa dalam kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama wa'istu li utammima mamatarimal akhlaq. Bahwa aku diutus menyempurnakan akhlak. Kalau kita bicara hukum kering. Hukum itu hitam putih. Kalau hukum itu kalau enggak halal haram, kalau enggak sah, kalau enggak sah ya batal gitu kan. Kalau enggak hitam ya putih. Hukum itu begitulah hukum. Tapi ada aturan lain nih, aturan akhlak. Mungkin boleh, cuma enggak pantas. Begitu dulu. Dalam kehidupan saya katakan tadi, mohon maaf ya, orang mau nikah lagi, mau kawin lagi, mau silahkanlah. Ya, Cuma pantas nggak lah, gitu kira-kira itu? Jadi bisa jadi mungkin dia pro kontra, mungkin heboh. Secara hukum nggak ada yang dilanggar. Mau beli mobil yang 1,3 koma tiga triliun, gitu, satu miliar silahkan aja lah. Mungkin ada pejabat baru, gitu kan? Cuma dalam kondisi masyarakat yang lagi rada-rada susah, gitu rasanya kita ngomongin aja, sama usah ngomong lagi, kan? Jadi itu lah kira-kira gitu. -kira -kira. Artinya mungkin ketika orang ketika didebat biasanya memang ada terhukum yang salah Memang enggak ada apa. Cuman enggak pantas gitu. Belum ada prestasinya gitu. Kalau mungkin Bapak prestasi luar biasa, mau beli yang ahli enggak apa-apa deh gitu. Jadi kadang-kadang sekali saya ulangi banyak sekali pro kontra di dalam masyarakat kita e, Ketika orang kemudian jadi ribut Sekali mungkin tidak ada aturan hukum yang dilanggar Yang dilanggar adalah aturan ke Agama mengajarkan hal ini Hadis yang kedua ini saya sampaikan beberapa kisah ya Ada satu hadis dari Rasulullah SAW Yang hadis yang ada muslim Di fotokopi kita Al-Abiq wa ta'adah radiyallahu al-huqala Samia tu Rasulullah SAW Ya ku rasulah bersabda Man sarrohu ayyunajjiyahu Min kura biyawman khiyamah Barang siapa yang ingin hari kiamat nanti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, falyunaffis an mu'sirin. Maka hendaklah ia memberikan kelonggaran, memberikan tangguhan hutang bagi orang susah yang minjam duit sama dia, aw yada anhu. Atau kalau kalau mau bagusan lagi, lunasi hutang, bebas hutang. Orang hutang apa saya? Ya kan. Ya. Terus kata Allah, orang hutang masih berapa nih? Hutang tiga ratus ribu, ribu. Ya, utang kan? kebetulan saya itu ya. <tuh> ya, <dianggur, ngayang>, <tuh> banyak banget yang miliuner gini, amin. kayak gini amin ya, uang saya. duit saya banyak banget yang kalau digunting-gunting, kalau dijemur banyak banget. orang utang sama saya 200 ratus tiga ribu. ya namanya utang, tagih kan? Ya? tagih hak saya bukan? hak saya, cuman dia utang sama saya, dia orang susah nih. dia orang susah, utang juga mungkin buat beres. kalau orang susah deh. Karena memang emang bukan diman-main bukannya mu'sir artinya ada yang musir mim waw sin ra musir orang yang gampang kalau mim ain mu'sir orang yang susah fa inna ma'al usri yusra al-usru kesulitan al-yusru kemudahan dia, barang siapa ada orang susah dia utang sama kita kalau kita ingin ditolong Allah berikan kepada dia kelonggaran Bu utangnya dosen bayar sekarang kapan-kapan ibu bisa baru bayar gitu -gitu. atau kata Nabi kalau bisa, bebasin bu Utang ibu saya anggap lunas Secara aturan fikih Orang utang kagih gak? Ha? Gak apa? Diatanya jalan ke kiamat Gue kejar loh gak gak gitu. Utang sama gitu ya? Namun ada aturan kepantasan. Kalau anda kira-kira orang yang mungkin Diberikan peluangan oleh Allah SWT, Yang minjam juga orang yang susah Ini bukan sembarangan orang nih Nanti kalau orang yang hobi utang gitu ya ini orang emang dia kepepet banget dah, utang juga orangnya sempit. Kita nabi berikan tangguhan, malah kalau bisa bebasin utang. Secara hukum tagih tuh tagih. Kita belanja diri, kita belanja berapa penyahkannya? Musibah besar nih, sembuku ini, ini? Duku, ya. berapa duku sekilometer? Duku sekitar sembilan ribu, empat puluh ya, sembilan ribu. Ya, sembilan setengah kata Allah, karena anggur harganya. Duku sembilan setengah harga ini Kadang-kadang kan banyak jalan orang tua Kalau jalan di jalan bawa-bahan Ada kaya-kaya, berapa nih kong Duku kong Sembilan ya. ribu lima ratus Nah, nawar-nawar Kalau bisa, oke okay lah, sembilan setengah Bisa oke okay lah kalau begitu ya. Dapat ya, seluruh ribu, berapa kembalinya Kembali lima ratus rupiah ya Kan susah, nyel gua sekarang Di kumpulan mobilitas susahnya nyari gope maksudnya lagi lagi kembalian hak bukan? hak kita betul kok susah nyari gope mana, dia mana mungkin ya kagaknya pura-pura doang ya kan dia muter-muter gitu kan sebagai pembeli oh yang gope gak usah dipulangin bagus gak bud? tapi ustad kan hak kita bener kalau yang tagih-tagih dah tungguin tungguin gitu Udah pake seragam kartu, telepon, bisa gini-gini Nopel, tungguin their... <laughs> okay, gitu. Ya, gapapa dah, gapapa Tungguin, kalau tungguin hak bukan? Hak, tungguin Cuma yang pantas, sudah dah Kok, oh, yang seribu, gak usah dikembalin Yang lima ratus, mudah-mudahan Biar berkah dah, dagangnya Dua Doa saya ini, biar pergi haji Seribu doang pergi haji <laughs> Gak apa ya Ya, mudah-mudahan, dagang laris, dagang berkembang, gitu dah Apa sih, ini tuan seribu, kita lama. Ipa kasih lah Maksudnya kalau kalau kita bicara fikih, hak kita tuh hak saya. Bawa juga kita lagi gitu. Cuma yang begitu kadang-kadang tak -kadang, mau maaf. Eh, ada orang yang alhamdulillah dia sudah, dia ya, umur dia tua banget kan. Atau anak muda baru usaha dagang, dagang voucher deh. Berapa vouchernya? Harganya ni 19 belas ribu, lama seribu, yang seribu nasi pelanggan buat kau biar biar usahanya maju. Ya. Ya, jadi ada aturan apa? ya? Eh? Selain, karena ini hadirnya Mu'allim sekali lagi banyak banyak terulang selalu terulang tuh eh? orang selalu pro kontra ribut yang diributkan sekali lagi memang sekali lagi secara hukum tidak ada yang dilanggar namun orang lupa ada aturan kepantasan yang dalam agama kita itu juga diatur. Ya? Ini tadi eh, yang saya ceritakan pernah Rasulullah SAW terkait dengan orang beli buah-buahan tadi pernah nabi beli unta dengan sahabat Jabir Jabir bin Abdillah mengisahkan. Kata Jabir bin Abdullah, <coughs> "Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ishtar minhu bayiran dari Jabir, Nabi beli unta, qawazana ditimbang harganya sekian fa'ar jahal. Harganya dilebihin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Jadi Nabi melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia melebihkan bayaran dibanding yang tertulis Dan itu. Ini ciri sifat beliau. Ini kalau bicara hukum ya harga seribu ya bayar seribu Harga 10000 bayar 10000. Cuma beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita nah. Ya, walaupun enggak selalu gini, kadang-kadang mungkin kadang-kadang Kan -kadang, kadang -kadang, kadang ada harga harga yang nanggung yang jualan saudara lagi. Ya kan? Atau yang jualan orang yang lembut kita orang luar biasa. Kira kata dia ini dia masih daripada permintaan minta ya kan. Dia masih menjaga dirinya dia dia jualan. Dan kita support Pak yang 1.000, yang 2.000 masih balik. Begitu. Dan ini bukannya ngarang-ngarang tapi amalan di sini hadis sahih Bukhari Muslim. Rosulullah pernah memilih seekor unta dari jahir bin Abdillah ketika membayar dan lebihkan oleh beliau. Salamualaikum. Hadirin rakibatulloh. Eh, yang, yang saya contohkan tadi banyak masalah-masalah masalah muamalah, masalah, masalah muamalah, masalah, mu masalah urusan antar manusia. Yang mungkin juga hal ini yang sering yang sering kita temukan jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, gitulah. Kan. Eh, prinsipnya adalah memudahkan mudahkan yasiru wala tu'asir permudah jangan mempersulit dan nah, ini hadis Rasulullah bersabda di hadis ini juga dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu beliau sallallahu bersabda kata nabi rahimallahu rajulan samhan idza ba'a samhan idza ishtara samhan idza Saya ulangi rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada dari Jabir radhiyallahu anhu sembuhnya Rasulullah bersabda Allah merahmati seseorang yang memudahkan saat menjual, memudahkan saat membeli, dan mudah saat melunasi hutang. Kalau kita mungkin jualan, gitu, mungkin jualan yang ringan tuh mungkin ada proyek konsusnya gitu kan? Kalau kita jualan udah untungnya jual dah, jual berapa nih? Orang jualan apa ya? Modalnya, modalnya delapan ribu, ya kan? dia patong harga lima ribu. Eh ada orang mau beli dua jual nggak? Jual dah. Jangan sebagai penjual jangan susah di kalau jual dan berilah harga yang wajar gitu. Kita kan mungkin sejak kecil belajar teori kapitalis nih. apa teorinya tuh? Dengan modal yang sekecil-kecilnya carilah untung yang sebesar-besarnya. Kalau bisa gak pakai modal. Mulai dulu. Maka karena itu yang kita pelajari dari kecil gitu orang jualan bakwan modal gopet jual 5.000. Satu dapat banyak untung ya. Kenapa gitu ya? Emang gak boleh Ustadz? Ya boleh sih Cuma gak ada pantas yang gitu Jadi Kapitalis secara-secara hukum Islam Mungkin dia Dia tidak haram secara secara fikih itu Cuma melanggar akron kepantasan Dijualan bahuan Dengan modal yang sekecil-kecilnya Cari untung yang sebesar. Kalau bisa, kolnya nutur di pasar Kalau yang sisa kan begitu, kapitalis gak Gitu ya Dengan modal, Jangan modal Minyak-minyak bekas Kan begitu kalau kamu mau ngut sama toge gitu ya. Yang banyak-banyak toge ini. Begitu tuh Kalau dia toge toge plastik, toge palsu Luar biasa di zaman sekarang Karena kita belajar dari kecil SD, SMP, SMA, gitu ya Islam mengajarkan dengan modal yang sekecil-kecilnya Cara untung yang sewajar Yang wajar gitu Yang wajar ya, Yang wajar kalau mungkin modalnya 100 jual begoran gitu ya, Atau mungkinnya gitu lah Jangan modal 100 jual 1000 Kegedean untungnya Kegedean gitu udah gitu peredaran bakwan di Jakarta dia megang lagi akbat embakwan, ini tentukan harga kan begitu nggak sekarang tuh begitu sekarang tuh kapitalis tadi kita ya jadi bakwan peredaran Jakarta Selatan, Pusat, Barat dia megang dah kalau ada yang coba dagang bakwan langsung serbuk, ya, kan isunya bakwan ini bakwan mengandung minyak babi kan begitu tuh begitu ada produk kaya yang muncul diisukan lah ya bakwan ini tidak higienis <guluh> kalau bakwan saya ini dibuang lah ya ngaco jam sekarang ya bukan melihat hadirin jadi ketahap ini kalau jual gampangin gampangin, mungkin secara aturan fikih boleh boleh cuman gitu tuh, atau ketika membeli juga demikian. mohon maaf ibu biasanya, ibu biasanya bapak juga ada yang begitu, <tuh> kadang beda seribu bulat balik bulat balik, lagi ke suaminya malu dah, <tuh> kita menembeli kita nabung itu ya, bulat balik bulat balik udah ada bayar aja dah, ini kan orang laki gitu gampang orang laki biasanya gitu. gitu, ada juga orang laki yang <lugerah> <se besar, <Budget> <seiones> <seks> umumnya orang laki gampang gitu, begitu nggak bu? Bu, kalau ibu belanja udah ya kesian yang dagang dah, yang dagang ya, udah udah ada ini, ya, cuma karena beda berapa gitu bayar nah, bayar, mudah-mudahan jadi berkah gitu, apalagi yang jualan menurut kita kira kira kayaknya nih, gitu dah, kita sambil nolong dah, eh nolong. Yang ketiga, mudah ketika melunasi hutan Jadi minjemnya gampang Mulanginnya Susah banget, jangan begitu tuh Maunya minjemnya gampang, mulanginnya Gampang, dengan cara yang saya bilang tadi tuh ya kan Secara hukum memang gak boleh Secara hukum itu riba namanya Maksudnya hadirin, mohon agak keluar dikit nih. Ada orang bilang gini Kamu mau gak saya beliin, saya traktir makan siang Mau pak Tapi tolong ini dulu ya, tolong potok kopi dulu nih Ama abis ini kamu tolong ngepel nih? Kamu hari ini capek. Mobil saya kotor. Makan siang dua puluh ribu. Botol kopi jauh banget botol kopi. Nyuci nyuci mobil berapa kalau diupahin ngepel? Ini banyak kan kerjaan begitu ada yang di sini tuh. Kau harus singgara nggak? Tahu kalau di rumah ya? Tahu begitu tuh. Jadi kalau kalau mau nerakinlah jangan pakai syarat terlibat namanya tuh. Kau ngomong nggak? Saya saya saya gitu biasanya. Tapi begini mungkin. Oh gitu dah pikir katanya. orang kita pikir, ini kan saya makan bareng sendiri deh, Pak. Bapak sih cuma sendiri aja. Dah. Ya. Orang ada begitu, jadi nggak merugi deh, ya. nggak merugi. Geger gaji itu nggak gergaji. Orang ada mengatakan orang yang nggak merugi, geger gaji kalimun syar, ya pulau soeidan moyak pulau nayzil. Gergaji itu tuh orang gergaji. Tuh. Makannya naik, turunnya makan. Oh, turun naiknya makan tuh, turun juga gak gergaji jauh dulu. Kapan potong kayu, cuma potong gergaji itu ya bisa turun dia makan naik juga makan terusnya motong gitu ini nggak tanya <tuk> <tuk> <tuk> itu bunga ini saya doain kerjaan kalau gue yang kerjaan gue kerjaan sih kalau deh gue tahu tuh ada orang yang nggak merugi gitu naik dia makan turun dia makan gitu kayak calo jual tanah dari soal dapat sini dapat gitu bolak bolak aja sih <tuk> kita kembali jadi kita nabi Allah merahmati orang yang kalau jualan gampang membeli dia mudah melunasi hutang juga kalau belum bisa bayar hutang bilang kok maaf gue sebelum bisa bayar ini bayar kagak bilang kagak kita menjadi bingung kalau ketemu dibaca diem aja deh ya kan gara lupa ini ini kayak rada berdosa gitu kita menjadi bingung gitu karena debabnya dicerita sendiri tuh mengenai aturan hutang-putang dalam Islam kita kembali dari Muhammadiyah jadi kesimpulannya mungkin banyak perkara-perkara yang diceritakan tadi mungkin boleh secara hukum fikih namun mungkin tidak pantas. Contoh dalam praktek ibadah, masalah sholat. Aturan fikih Islam masalah sholat, orang laki-laki di dalam sholat dan juga di luar sholat, nih, ya. ketika seseorang menutupi batasan pusar sampai lutut sampai dengkul, saya sholat nih pakai kain, nih ya kan, nutupin dengkul sama pusar saya nggak pakai baju, sah nggak? Sah ntar dapat belajar dari sini kita soal asar ya asar masih ya kita geram banget nih nggak maju ya bukan kostal semua kepala doang lagi lagi dikit orang udah heboh tuh kita kan kesel ya, emang saya nggak sah gini pak sah pak ustad cuma ustad peyak gitu peyak gitu nggak sah adalah hukum yang saya langgar Ada ga? Gak ada Cuma kagak pantas gitu Kagak pantas Jadi orang sekarang Orang sekarang hadiri Terlampau apa ya Terlampau kaku gitu Jadi ketika dia berbuat Hanya berdasarkan undang-undang Tidak ada undang-undang saya Tidak ada Ya kok kagak ada Cuma kagak pantas gitu Allah berfirman dalam Al-Quran Ayat ini Ya Bani Adam Khudu zinatakum indakulli masjidin Wahai anak Adam Ambillah pakaiannya. Perhiasan kamu ketika akan Masuk dalam masjid Makan dan minumlah dan jangan berlebihan Allah tidak menyukai orang yang berlebihan Kalau mau ke masjid ambil pakaian yang terbaik gitu. Secara aturan fikih Pakai kain lohan cukup Cuman ini aturan akhlaknya Allah mengatakan Wahai anak Adam Kalau sholat ambil pakaiannya Yang terbaik Jadi bagaimana Jadi apa itu Bahwa berbicara mengenai kepantasan dalam agama Bukan hanya Bukan dengar arahan, namun diatur dan dijamak sekarang orang kehilangan etika dan estetika. Bergi, betapa berkahatnya dengan adil. Orang kehilangan itu tu. Orang kehilangan keindahan. Orang kehilangan perasaan. Orang menjadi kaku, lantaran setiap bertindak hanya berdasarkan tidak ada hukum yang saya langgar. Emang ada ada. Kenapa kita kalau makan, pak lah, makan tak? Lah. Pada hari lo makan ya ya begitu lah kalau makan ngomong-ngomong begitu ya kalau makan undu kan gitu, ya mana basi-basi pak -basi, ba? makan pak ya terima kasih oh, begitu tuh, gitu tuh, ini aturan. Apa yang membuat hadirin berempat sesuatu menjadi mahal maaf. Apa bedanya restoran mahal dengan restoran murah, warteg dengan restoran nggak tahu kan? yang membedakan cuma spesial itu kalau di warteg kalau di restoran mahal, mbak tolong tempe pak satu pak, dar ya. tempe nya kurang kan? Kita tempe potongan, diaturin tempe di atas piring. Pilihnya pakai nampan Tutupin tisu Ini gitu ya Cakep banget gitu Ini kan? Masih juga Eh pak, mohon gua pak Mbak kan saya minta tempe pak Kok pegang nampan di bawah-bawahnya? Mas, di restoran mahal mas Artinya kan begitu dia Coba kalau di Wartan Mbak tempe mbak Gini Ewa curut gitu Tempenya sama ya? yang beda apa yang beda tuh itu tuh, kan? Ya, cuma itu doang tuh beda tuh. Kagak pantas. Restoran keren banget ya, berdasi yang layanin. Mbak tanya, ibu tanya begini sih. Kita nggak makan tuh gitu. Kita kita makan kerupuk satu, kita di atas piring. Piringnya pakai tisu ya nggak? Piringnya pakai nampan. Yang bawa kelantuhan malah dari toilet. Kita ke restoran keren banget ya, restoran keren, keren restoran keren. keren. gitu ya. Kalau oh, responnya kada namanya, terus gitu-gitu udah ngasih tuh dilempar emas. Stop lagi. Itu lemparin, mas, begitu, orang lupa tuh, orang lupa ada nilai keindahan, ada nilai kepantasan, ada nilai akhlak, gitu. Itu jadi apa ya? Itu nggak mikir tuh, selalu berpikiran lah. Biasa kalau kita bertindak gitu, berbuat buat kebijakan gitu ya, jangan hanya berfikir ini tidak menyalahi aturan. Begitu di pengadilan atau mungkin di pansus gitu ya Enggak yang langgar, enggak ada mungkin Cuma ada hal yang orang lupa gitu tuh. Orang lupa ya, yaitu aturan Kayak eh, masa masa kampanye sekarang, eh kemarin masa kampanye Mungkin ada larangan dari masang bendera tinggi tinggian ya. Ada yang jalan istri, ada seponan ya. Ada yang tepon lurer Belum luar beli Jakarta yang kapan tahun Kemarin ya, kan ada pantas kayaknya begitu tuh ya, Pohon buah, buahnya bendera gitu, tinggi tinggian ya, saya ngeri banget dah. Ya. Artinya coba kalau petir nyamber. Jadi ya. artinya secara jadi kota Jakarta kehilangan keindahan dari gitu. Mungkin nggak ada yang melarang masa mendera tinggi-tinggi, cuma perhatikan juga faktor Kepantasan Ini mungkin yang hilang sedikit dari masyarakat adalah perasaan yang diri. Perasaan apa namanya? Bukan perasaan ya. Pemahaman mengenai aturan kepantasan dalam beragama. Contoh yang lain dalam Alquran. Ini masalah marah ya. Marah itu manusiawi. Marah itu manusia. orang marah boleh. Boleh marah. Boleh jangan lama-lama 3 hari aja. Rasulullah bersabda la yaqulu lirajulin ayya jurafu faqa thalathin tidak halal seorang tidak menegur saudaranya lebih dari tiga hari. Tegur, tegur. Bagi suami istri dinar sallallahu alaihi wasallam makruhnya tidak ngomong selama seharian. Suami istri gak ngomong ana enggak ngomong depan Facebook aja nengkomputer gitu, muda-muda di kantor pulang sore itu sampai rumah udah komputer ngomong apa sih ngomongin? Mungkin ada orang yang yang berdiam itu nggak bisa ngomong, apaan sih ngomongin? Apa nanya jangan diam di rumah. Mungkin istrinya pengen ngadang dia ngomong, apa sih ngomong? Apa nanya? Ini mendung kan ya nih dek? Oh iya mas, lagi ngomongin. Baju kamu bagus dek. Oh iya mas, lagi deh. Kayaknya mandung nih dek. Kamu udah tadi masuk? Apa gitu? ngomong-ngomong apa kita ngomong oh, diam diam ada orang, orang yang suka ngomong ada lihat ya? kemudian cuman ngomong apa ustad sih bingung nah ini nggak ngomong karena marah boleh mungkin ini hukuman diantara model hukuman dalam Islam membiarkan mendiamkan jenis hukuman katakanlah uh, kita saya janjian sama teman dia bilang ustad terpendangan bareng ya ya bareng pendangan Nggak tungguin lah, lama banget tungguin. Eh di jalan duluan, ah. tinggal. Saya marah boleh nggak? Marah boleh, hak saya marah. Nggak pantas Ustadz ditinggal. Ah, bukan Ustadz dia nggak boleh, nggak boleh gitu. Tentu saya tombol. Pertama tinggal boleh tinggal Ustadz lagi gitu. Tapi ya, saya, marah gitu, saya makin boleh saya marah gitu tapi dalam agama mengajarkan tuh oh, kamu marah itu boleh cuma ketika kita memaafkan lebih baik memaafkan Allah dalam Al-Qur'an kita tadi dalam surat Bismillahirrahmanirrahim Al-A'raf ayat 199 khudhil afwa maafkan orang lain wa'mur bil urfi ajak orang berbuat kebaikan wa'rid Wa 'anil jahilin dan berpaling dari orang yang zalim apalagi mohon maaf hadirin <tuh> mungkin pernah saya ceritakan ya ada Islam yang warasnya salah, gitu. Ada orang gila, orang majun dan crazy, dek. Kan? Saya dilain ek, ledek. -ledek ya, ya, ya, ya, gitu, gitu. Saya balas, dek. Ya, ya. sama, sama gitu. Kita ya. sama lah tu. Sama berarti. Berarti kalau saya orang yang mengerti, gitu kan? Ia ya, jangan ada ini, dah. Ia ya, kan Islam mengajarkan maafin orang. Karena enggak semua orang ajar, gitu. Belas muka orang punya otak kadang-kadang. Ada yang punya otak, ada yang enggak ada otak dan gitu. Ada macam-macam orang zaman sekarang, ya, kan Lampu merah, berada belakang, Hei, hei, hei, hei, Nuh ngapain lo? Lampu-lampu aja juga nabrak. dah? Kadang orang otot. Wah, itu malah, di belakang jalanan ya. Banyak, ada perkara-perkara yang kecil, ya. gitu dah. Ma orang maafin aja, ya. maafin orang nggak sengaja kadang-kadang. Kadang orang nabrak kita kadang, mungkin orang suka pemotor ya, kan Jakarta motor jutaan. aru dah. 6 juta orang Jakarta motor. Orang kadang ketabrak dikit. Eh mungkin saya yakin orang nggak sengaja hadirin, jangan marah. Angkat tangan aja dah, beres. Ada orang ada yang marah. Ada marah. Tak pernah, Gua ke helm nih. Mau tahu apa juga? <tuk> Saya tahu. <tuk> tak, itu, tak ya, Saya tahu. Kenapa namanya di sini? Kenapa namanya di sini? Saya tahu. Saya tahu. Buannya dia sadar ya? Lu enggak kenal sama gua, jelas. Jalan lagi terusnya, ya udah cuma perkara yang maafin aja lah. jangan agak pusing gua Gak sengaja orang nabrak, sengaja, kadang -kadang, gak sengaja kadang-kadang. Jangan sedikit uangan, nggak ngelacet, membasa dong sedikit. <laughs> jangan jangan diperpanjang, nah, hadirin. Di zaman sekarang begitu tu. Jadi memarah boleh, tapi kalau memaafkan lebih baik. Memaafkan jauh lebih baik. Laa kas tawil hasanatu wala sayya tidak sama. Ini surat al-Fusilat ayat 34. Laa kas tawil hasanatu wala sayya tidak sama antara yang hasanah dengan sayya, tidak sama antara keburukan dengan kebaikan, tidak sama orang yang ngaji dengan yang gak ngaji tidak sama orang yang berpendidikan dan tidak berpendidikan. Harus beda orang yang mengerti dan orang yang tidak mengerti. Kalau kita sama, berarti kita apa gunanya orang ngaji? Apa gunanya orang belajar? Apa gunanya orang belajar agama? Kalau kita sama dengan orang lain. Maksudnya kalau, maaf orang udah, dia nonton laporan di tinggi dia, orang udah punya, jangan turun level jangan turun level. Biarlah orang lain yang berdisiplin, kita tetap disiplin. Biarlah orang lain begitu kita tetap yakin. Allah mengatakan, waladastawil hasanat wal sayi'ah idfah, billati hiya ahsan maknanya tidak sama antara keburukan dengan kebaikan kebaikan dengan keburukan idfa balaslah keburukan orang dengan kebaikan pandai hmm, itu <tuh> <tuh> <tuh> la tastawi alhasanatu wa lasayyi'ah <tuh> tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan idfa billati hiya ahsan tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik bukan cuma dengan yang baik dengan yang lebih dengan yang ahsan, bukannya idfa bil latihia hasan, tapi idfa bil latihia ahsan. balas keburukan orang dengan yang terbaik yang harus kita lakukan. susah banget nih agama, luar biasa nih agama ya. seringmu tahun yang lalu agama mengajarkan nih aja turun beberapa abad yang lalu mengajarkan hal yang luar biasa begitu. bukan cuma balas dengan yang baik, dengan yang lebih lebih baik hadirnya maha ada kaidah. Di bahasa itu ka syajar tarmi hajar tu tik tamad. Jadilah kayak pohon buah. Dilemparin batu dia ngasih Ada pohon mangga. Berbuah. Ambil batu dilempar. Sah. Apa yang jatuh? Mangga. Pecet batu. Eh batu lagi. Orangnya jadi. Itu kagaja itu. itu. Artinya kayak begitu tuh. Emang berat hadirin. Gini ajaran Allah yang luar biasa nih. Jadi jangan bicara masalah ustaz tenang-tenang lagi dong. Emang Pak Bapak boleh marah, cuma kalau kita ya maafin aja dah. Yang pantas Bapak kan lebih ngerti. Kata orang yang waras ngalah dah, yang waras dengan sekarang. Ya. Karena boleh saja ala ini walaan, fabilanfi kisos kan mata dengan mata. <tuh> itu aturan fikih itu Cuma ada aturan yang lebih tinggi lagi. Namanya kalau bisa kita membebaskan kesalahan orang lebih baik, lebih baik. Sebagai kisah eh, eh, yang terakhir, yang tidak akan menjelaskan sedikit di sini. Nabi Isa AS pernah beliau eh, Lagi jalan apa, Pas dia lagi jalan dia dihina orang فَقَوْلُ lahu شَارُونَ Orang menghina dia Saya ini saya dengar cerita dari Sheikh Qardui dalam salah satu khutbah Kemudian Nabi Isa menjawab فَقَوْلَ لَهُ خَيْرُونَ Nabi Isa berkata kepada orang yang mengecek dengan ucapan yang baik Ada orang berkomentar, kenapa engkau membalas kamu di kata itu kamu nggak ngomong yang bagus. Beliau mengatakan bunyinya, kulun Yunfit mima indahu. Setiap orang memberikan apa yang dia punya. Maka nelayu khairun anfakal khair. Yang punya kebaikan di otaknya, di hatinya, di di jiwanya, dia akan memberikan kebaikan yang dia punya. Siapa yang tidak punya kecuali keburukan itu yang dia berikan. Ada orang terbandaraan katanya tidak, tidak ada tidak ada kecuali kebaikan. Dia nggak bisa ngatain orang dia bisa memuji, itu memuji namun sebaliknya ada orang yang tidak bisa memuji bisanya menghina aja gitu jadi kalau dia dia gak, gak pernah bisa berkata bapak, bagus pak dia gak bisa, dia dia, gua juga bisa begitu <guluh> ah cuma gitu, cemen, nengcer cuma lu cukur black banget kamu culung cuman gitu jadi mas, mas, oh, hal itu memuji, puji ada orang yang gitu gak pernah ngomong cakap gitu ada orang kalau ngomong porno mulanya Mungkin otaknya condong. Kalau cerita cerita porno, kalau pengalaman itu loh pengalamannya. Gak ada pengalaman yang lain? Ini ada kaidah lain. Kudu inain bima phi yang tohu. Setiap wadah, setiap bejana ya, ketsel ini, ya, menuangkan apa yang ada di dalamnya. Kalau isinya susu keluar, keluar susu. Kalau isinya kopi keluar, keluar kopi. Isinya teh keluar teh. Ada nggak diisi susu, keluar teh? Ada nggak? The master tuh. Parah kan? Kan output tergantung inputnya ya. Kalau kalian masuk yang dibaca bagus, yang ditonton bagus ya. Itu akan keluar tuh, akan keluar. Kalau kita bacanya mungkin horor-horor kuning gitu ya. Dibaca majalah misteri kan, horor, cerita seram-seram gitu. Tahu enggak? Di pohonan sono ada begitu Cerita tuyul emang Kan hobinya dia baca majalah-majalah tuyul gitu. Atau orang yang yang senangnya gitu dah, tergantung. Ada orang gila motor, kita motor mungkin bosan tangan keretnya. Ada begitu. Jadi kata lagi, kata lagi, sekul ini, sekul kulun yang fit mima Orang memberikan apa yang dia punya. Maka apa yang kita punya sekarang? Kalau normal, ada orang yang mungkin, ya begitu. Ada orang yang normal, katanya mungkin kasar, tidak baik, begitu. Ada orang normal suka menghina, begitu. Ya. Itulah yang dia punya, mungkin. Ya. Itulah yang dia punya. Dia enggak pernah mendapatkan yang perbendaharaan, kata yang baik di ya, otaknya gitu Nanti mudah-mudahan mudah mudah kita bicara kembali ke, ke, ke tema asal kita Kebolehan dan kepantasan Banyak sekali Nanti contoh-contoh lain Membayar vidya dalam Quran Bayar vidya satu mut Sehari gak puasa Bayar vidya satu-satu mut Lebihin boleh gak? Seliter Boleh sekilo Boleh Sekarung Boleh Hari gak puasa Bayar sekarung 30 hari 30 karung Orang miskin girang banget Canggir itu ya kan Tidak A ada tapi namanya fikih penting nah Viki itu aturan minimal jangan sampai kita oh Viki kata penting Fikih penting dia aturan minimal tuh ya kan harus tahu juga siapa tahu kita camping ada acara gathering di telekomsel ya kan gathering di hutan hmm, ya kan gak boleh bawa baju semuanya kotor yang bersih kayak sarung luangan ya kan bosol tasan boleh sampe sarung luangan boleh pak sah cuma kalau di kantor jangan lah begitu jadi aturan fikih penting tuh karena memang kita kadang-kadang berada dalam kondisi yang yang minimal, ya. tapi ketika ke dalam kondisi yang normal kita mengambil yang lebih baik dan lebih pantas. Karena demikian, mana ada manfaatnya? Jadi kalau, kalau sekali kita menemukan pro kontra e, masalah agama, gitu, ya. terutama masalah agama biasanya, itu pasti ada yang orang lupakan. Orang hanya berdasarkan kebijakannya, pendapatnya, atau yang dilakukan hanya berdasar kebolehan. Dia melupakan ada aturan, kepantasan yang diajarkan khotob oleh Rasulullah SAW. Baik terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Ustaz penjelasan mesti bagi papannya ini tadi tentang tadi kesemakan. Ini belum sedang Kalau saudara menaiki, ini pertanyaan benar sekali. Jadi apa batasan kepandasan? Mungkin nisbi batasannya. Ada kaidah ada kaidah buanyak al-adat Adat itu ni kaidah usul fikih. Al-adat Adat bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Sambungannya selama tidak bertentangan kaidah syariah Islam. Malamnya studi mengikuti kaidah syariah. Adat bisa dijadikan sebagai sumber hukum selama tidak bertentangan dengan Akhlak Syariat Islam. Contohnya gini, adatnya di Indonesia yang namanya Ustad, yang namanya Ustad pakai bici gini, pakai baju koko gitu ya, atau gini pakai gini, nih kan, pakai baju baju biru, baju Ustad begitu kan? Adatnya begini dah. Orang kalau mau buat Jumat, adatnya ya pakai bici, pakai sahrabat. Kan kadang, -kadang kampung beda-beda tuh. Kita harus menghormati itu tuh, selama tidak bertentangan dengan Syariat Agama. Saya ceramah Jumat, nggak pakai bici untuk kampung. Karena yang ku dengerin, semuanya turun ya, Ustad kapan begini nih? Nggak pakai bici begitu tuh saya harus ikutin adat di situ, tuh. karena pantasnya di situ begitu. boleh nggak saya besok ngajarin bulan depan kalau udah lagi, saya nggak tahu kayak kaos iwan karel gini, kaos, ini kaos, topi, oh, orang Indonesia gini, ini ya? topi topi gitu, ini kan kopoi dah, ini kan kardigan, kaki, drama di sini, ini kan kau-kau nggak kaki gitu, ini lagi perusahaan kembali ke masukan kayak ini. <tuh -ngetahulah> Mungkin saya marah Pak, emang nggak boleh saya begini Pak boleh usah, cuma yang pantas saja begitu, begitu ya. Jadi apa yang kena batas kebatasan, maka adat bisa jadi sebagai standar, standar. Ya? Adat yang kita kalau kita mau lewat, mau lewat selain assalamualaikum pak kita bilang permisi pak, begitu tu. Lihat, ya, kan? kenapa orang tak suka sama kita? Lihat, kerana kita bapak tak bilang permisi begitu. Emang ada aturan Islam yang mau nyuruh permisi, emang kagak ada, nggak bakal ada. Mungkin cuma ada namanya aturan kepantasan dan adat harus kita. gitu. Kadang-kadang <tuh>. hadirlah <tuh>. Kita mungkin tidak kekurangan ilmu kadang-kadang. Yang kurang dari kita memaaf adalah adab. Jadi orang kadang bukan bukan kekurangan ilmu kekurangan sedikit ibarat lukisan mencakapat lukisan. Cuma tinggal bingkainya doang tu bingkainya. Cuma tinggal bingkainya doang. Ada orang mau maaf mungkin pemahaman Islamnya baik, ibadahnya baik, begitu ya. Baca Quran, pelajin perisian. Cuma satu kurangnya. Dikurangin satu doangan. Kalau jalan dia pernah negor. Kayak bong pisang itu. Nah, datang tak ceput pulang lagi diundang. Ini kagak ada ngomongnya gitu. Moenya kan begitu ke masjid. Asalamualaikum, Haji. Waalaikumsalam. Haji saya pulang duluan ya. Iya, baik itu begitu tuh. Masa basi. Emang wajib, Pak. Kagak wajib, cuma gitu loh. Itu adat-adat tuh. Jam 5 sore. Orang seragam baju putih. Anak gua bawa tas. Pulang sekolah nih. Emang mau aja gitu? Kenapa saya nanya tuh? Bahasa basi ya? Mungkin dia bilang, "Ustad mikir aja ustad jam segini saya ditanya mah emang saya pasti kau pulang lah ya. Kenapa saya nanya bahasa basi? Bahasa basi itu. Bapak ntar jam 6 sore nih, kan gerak gerah banget kan, pulang-pulang kerja. Tetangga nanya pulang kerja, Pak. Langsung lihat aja gua ke rumah. Habisnya. <Singer> Kenapa dia nanya tuh? Tak perlu nanya. Bahasa basi mantesin ruangan. Gitu. Dan itu penting adatnya begitu tuh. Adatnya begitu. Dan itu tidak bertentangan dengan, dengan di Indonesia setiap hari Raya Idul Fitri kita habis solat Ngapain ini sebenarnya? Selama ni keliling tangga-tangga. Tapi -tangga. Muhammad hadis yang berkah ada tidak pernah para sahabat keliling itu punya uburewa kemenabil itu. Atau makan tumpat di rumah, atau makan binau. Terus kalau tuhpi ke ahliung kita sekarang habis lebaran keliling kampung. Ini apa tu? Memang ya, adatnya begini Dan tidak bertentangan dengan kariat Islam gitu, artinya itu kira-kira soal kepatasan. begitu Sabis si Bayang di rumah aja dan sebagainya. Si suster aku nggak keliling sih, emang ada hadisnya keliling. nggak ada nggak ada dalihnya pak, nggak ada gak apa nggak ada nggak nggak ada diatur dalam fikih. emang si suster cuma pantas keliling dah. ini kan orang di sini begitu. Jadi apa kaya standar? Mungkin nispi standarnya. Adat bisa dijadikan standar di dalam mengukur apakah ini pantas atau tidak. Mungkin dikalo di, kalau saya ceramah di kantor, <tuh> saya pakai tanah begini nih. Mungkin kalau saya ceramah di masjid kampung, orang kampung enggak biasa kalau yang ceramah pakai tanah. Bukan berarti enggak pakai tanah tuh, <tuh> Bukan berarti ceramah, gak planang, <tuh> Kalau saya ceramah pakai tanah, itu itu perkara yang kita hormati ya. Kita hormati itu. <tuh> Al 'adat muhakamatun. Adat bisa dijadikan sumber hukum selama tidak bertentangan dengan saya disuruh adatnya di kita kalau mau nikah sebelum mau limahan sebelum kitab sebelum akad nikah calon besan atau ketika akad nikah bawa bawa apa, apa itu bawa seserahan, bawa parcel kalau orang jakarta bawa roti buaya gitu ya. selama tidak ada keyakinan keyakinan tertentu boleh boleh aja selama tidak mau banjir dulu kan mau banjir roti buaya tuh ya kan keras dulu kan nggak kemakan Karena kan udah udah namanya udah dimodifikasi deh udah, bahkan ada kecil, kadang tu, orang tua yang kadal tu je. Kalau ni kalau borong tu kan, orang tua ya ini, ada usah kecil, itu kadal Jadi mungkin hadir standarnya itu ada. Jadi silakan masing-masing kita. Jadi mungkin batasannya tidak ada batasan yang yang maksudnya yang kepantasan.